Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mahamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Amma ba'd fa rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab <coughs> sedikit kita lanjutkan materi yang terkait dengan kemuliaan ilmu di sini saya akan menyebutkan beberapa adab yang hendaknya kita miliki di dalam menuntut, menuntut ilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla sehingga ilmu kita diberkahi dan diberi kebaikan yang banyak oleh Allah Azza wa Jalla. Adab yang pertama adalah mengikhlaskan niat Karena menuntut ilmu merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga membutuhkan niat yang ikhlas hanya untuk Allah saja. Khususnya adalah ilmu agama. Orang yang menginginkan dengan mempelajari ilmu agama adalah untuk mendapatkan salah satu kesenangan dunia. Maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat kelak. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Majah serta yang selainnya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Menta'allama ilman Mimma yubtahu bihi wujuh Allah, la'ya'ta'ala, la'ya'ta'ala, la'ya'ta'ala, la'ya'ta'ala, la'ya'ta'ala, illa li yusiba bihi 'ardan min ad-dunya lam yajid urfal jannah yawmal qiyamah Barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu yang selayaknya diinginkan dengan ilmu itu adalah wajah Allah kemudian dia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan salah satu dari kesenangan dunia maka dia tidak akan merasakan tidak akan mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat kelak. Maka dalam menuntut ilmu agama, niat kita adalah ikhlas mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Bukan karena ingin dipandang orang, bukan karena ingin mendapatkan penghormatan orang, bukan karena ingin mengarahkan wajah manusia kepada diri kita. Bukan supaya omongan kita didengar Bukan supaya kita ditaati oleh manusia dan lain sebagainya. Bukan karena kedudukan, bukan karena harta benda. Dan bukan pula karena niat-niat yang lain. Tapi semata-mata karena Allah. Jangan sampai kita diharamkan untuk mencium wanginya surga pada hari kiamat telat. Nah, bagaimana orang yang belajar agama? Kemudian niatnya untuk mendapatkan ijazah. Apakah itu dianggap ikhlas? Ya. Kalau semata-mata dia belajar agama Di salah satu eh, Universitas agama misalnya Seperti katakan dia belajar agama di Universitas Islam Madinah ya. Kalau semata-mata niatnya Adalah untuk mendapatkan ijazah supaya Bisa mempunyai kedudukan Gelar Lantas mudah mencari pekerjaan Ya bisa duduk di Depak misalnya Atau yang semacam itu Ini jelas Bahwa niatnya adalah dunia Niatnya adalah dunia Tapi kalau dia belajar Di universitas Universitas Islam Madinah misalnya. Ya, dalam rangka untuk mendapatkan ijazah. Memang dia ingin mendapatkan ijazah. Ya. Tujuannya adalah agar dengan ijazah itu dia bisa secara lebih luas. Menyampaikan ilmu agama kepada manusia. Karena melihat kondisi masyarakat sekarang ini yang mereka sangat uh, Memberikan penilaian, apresiasi lebih terhadap orang yang punya gelar. Sehingga omongannya didengar. Maka ajaran agama akan lebih didengar apabila disampaikan oleh seorang yang mempunyai gelar akademik. Nah niatnya itu. Ya, maka insya Allah niatnya ikhlas karena Allah menyampaikan agamanya. Maka kalau kita e, mempunyai sekolah-sekolah yang resmi juga... Ya, Ya, kita niatkan bahwa kita menyekolahkan, mendidik anak-anak kita bukan semata-mata karena ijazah, bukan karena kita khawatir akan masa depannya dari sisi keduniaan. Sebab rezeki itu yang membagi adalah Allah Azza wa Kalau masalah kesuksesan duniawi, banyak orang enggak sekolah juga sukses. Dan banyak juga orang sekolah yang enggak sukses. Sekarang ini sarjana banyak pengangguran. Ya enggak? Nah, banyak sarjana pengangguran dan banyak orang yang hasil dari eh, pengalamannya secara bekerja di lapangan ya, sehingga dia menjadi praktisi unggul. Dia lebih sukses dibanding yang belajar secara akademik. Jadi niatnya bukan untuk semata-mata ijazah. Ijazah itu hanya fasilitas. Nah, ini yang harus kita pahami Dia hanya sekedar fasilitas untuk menyampaikan kepada sesuatu yang lebih mulia. Apa itu? Agama Allah Azza wa Jal. Dan tersebarnya dakwah. Nah, oleh karena itu, apabila niatnya adalah untuk menyebarkan dakwah, tidak mengapa. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah juga oleh Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi dalam syarah kita di Tauhid ya, maka tidak mengapa insya Allah nah, dan memang kondisi masyarakat, masyarakat kita sekarang ini seperti itu ya, kalau ada pengajian atau ada sebuah e, fatwa, himbauan dalam hal-hal yang bersifat agama dilihat siapa yang mengucapkannya? oh doktor ya, gelarnya Panjang di belakangnya, orang langsung manggut-manggut. Oh iya iya ya ya. Tapi kalau yang menyampaikannya, ini gelarnya apa? Wah nggak ada gelarnya, masih mikir-mikir. Ya benar nggak ini? Itu kondisi orang awam, masyarakat kita. Ya enggak. Nah, maka dari sisi ini, ya, keberadaan gelar itu dibutuhkan. Untuk para da'i ilallah Dalam rangka untuk menyampaikan dakwah Kepada jalan Allah Azza wa jah. Nah Tentunya gelar-gelar Yang e, Sifatnya akademik ya, Dari universitas-universitas Yang dipelajari padanya Agama Allah secara benar Nah Ini yang pertama Niatnya ikhlas karena Allah Azza wa jah. Yang kedua Seorang yang belajar, mempunyai niat, dan ini adalah niat yang mulia dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Ya. Kita ketika dilahirkan dari perut ibu kita, dalam keadaan kita tidak mengetahui apa-apa. Tidak -apa. ada yang kita tahu, kecuali hanya menangis. Iya kan? Allah khabarkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an waja'ala lakum as-sama'a wal-abshara wal-afida la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa-apa, enggak -apa. punya ilmu. Kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, hati sebagai sarana untuk menuntut untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kalian bersyukur kepada Allah Azza wajalla. Nah, maka belajar untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Orang yang belajar itu dia akan tahu bahwa dirinya bodoh. Makanya semakin dalam ilmunya seseorang, dia semakin menyadari bahwa dirinya bodoh Karena ternyata masih banyak ilmu-ilmu yang dia tidak tahu. Ilmu itu adalah ibaratnya seperti Bahrun dha'khirun La sahila lahu ya. Lautan lepas yang tidak ada tepinya. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa mengumpulkan seluruh ilmu. Tidak ada. Ya. Pastilah dia mempunyai kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu, ya, kita harus belajar mengenyahkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Orang yang tidak belajar yang sering merasa bahawa dirinya pintar. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Jadi dia merasa bahawa ilmu yang sudah ada pada dirinya itu masya Allah. Karena dia tidak. Tidak belajar sehingga dia tidak tahu kalau masih banyak hal yang dia tidak ketahui. Atau kalaupun dia tahu, dia pura-pura tidak tahu bahawa dia masih jahil. Nah, maka belajarlah sehingga kita bisa mengenyahkan kebodohan dari diri kita dan juga dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang ketiga, bahwa kita belajar ini tujuannya... Di antara tujuannya adalah untuk membela syariat Allah Azza wa Dalam rangka untuk membela syariat Allah Azza wa Karena banyaknya penyimpangan Mulai dari kekafiran, kesyirikan, kebitahan, kemaksiatan Semua itu butuh Orang yang membela agama Allah Menjelaskan kebenaran kepada manusia ian fauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal wa ta'wilal jahilin orang-orang yang menghilangkan dari agama Allah tahrif penyelewengan orang-orang yang berlebihan dalam agama kedustaan orang-orang yang batil dan takwilnya orang-orang yang bodoh nah enggak mungkin kitab-kitab atau warisan-warisan para ulama kita yang ada di perpustakaan-perpustakaan Islam itu berbicara dengan sendirinya membantah ahlul kufur, wasir, atau membantah ahlul bidah, ahlul batil. Siapa yang melakukannya? Para ulama, para penuntut ilmu setelah mereka belajar. Bahkan banyak pula hal-hal yang berkembang di hari-hari belakangan ini yang tidak ada di masa lampau. Yang mengandung kebatilan-kebatilan. Siapa yang bisa menyingkapnya untuk manusia? Para ulama, para penuntut ilmu setelah mereka belajar. Maka orang yang belajar itu adalah ibarat junudullah. Para pasukan Allah Azza wa Jal yang dipersiapkan untuk menghadapi kebatilan dan ahlul batil min junud syautan dari pas, bala pasukannya Shaiton. Nah, yang keempat, adab yang keempat adalah hendaknya berlapang dada di dalam permasalahan-permasalahan khilaf. Ya. Khilaf yang dimaksud, perselisihan yang dimaksud, yaitu perselisihan yang lahir karena istihaq. Tapi dalam hal-hal yang eh, prinsip fondasi yang disepakati dalam hal-hal aqidah manhaj yang menjadi pokok dari ajaran sunnah Rasulullah s.a.w ya, maka ini tidak boleh seorang pun berselisih di dalamnya Nah, karena permasalahannya jelas dalilnya jelas ada Al-Qur'annya, ada hadithnya ada bimbingan salafnya. Maka tidak boleh seseorang berselisih di dalamnya. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya khilaf, hasil ijtihad, para penuntut ilmu itu harus punya dada yang lapan. Ya. Ucapanmu tidak bisa menjadi hujah atas saudaramu. Sebagaimana ucapan saudaramu juga tidak bisa menjadi hujah, Atas dirimu. Karena dia masalah ijtihad yang mungkin engkau benar. Mungkin juga engkau. Keliru, salah. Dan diantara perkara-perkara ijtihadiyah. Yang banyak. Dibicarakan pada hari-hari ini. Adalah masalah. Al-hukum. Al-shahs. Ya, memfonis orang tertentu. Ya, memfonis orang tertentu. Apalagi. Yang terjadi perbedaan pendapatnya diantara ahlus sunnati wal jamaah nah ini tidak bisa kita memaksakan pendapat kepada orang lain harus punya dada yang lapang karena urusannya ijtihadi urusannya ijtihadi nah tidak ada yang urusannya kotini kalau ada yang mengatakan enggak ini harus karena ini kebenaran kalau engkau menyatakan ini adalah kebenaran yang harus diikuti oleh setiap orang, yang engkau harus datangkan dalilnya secara qat'i. Bukan hanya pendapatmu saja, ada Qur'annya, ada hadisnya mengatakan si fulan itu begini dan begini. Kalau tidak ada berarti itu ijtihadmu. Ya. Yeah. Dan enggak ada ulama yang mengatakan bahawa masalah menghukumi memfonis seseorang itu urusan kotak ini itu urusan istihaq. Masalah al-jarh wataqil, masalah istihaqi. Sehingga seorang imam dalam masalah jarh wataqil pun mungkin dia salah, meskipun dia imam filjar fil wataqil. Dan contohnya banyak. Salah satunya seperti Yahya bin Ma'in rahimahullah siapa yang tidak kenal dengan Yahya bin Ma'in imam fil jarh wa ta'adil. ya yeah. setiap orang yang mempelajari ilmu hadis tahu siapa Yahya bin Ma'in tapi manusia urusannya istihadi. mungkin benar mungkin salah meskipun tentunya orang yang berbicara dengan ilmu di dalam urusan al jarh wa ta'adil ini lebih lebih banyak benarnya daripada Salahnya. Tapi dia manusia pasti ada salahnya. Enggak semuanya dia benar. Nah. Sehingga ketika Yahya bin Ma'in berbicara tentang Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah. Apa kata Yahya bin Ma'in? Yahya bin Ma'in mengatakan bahawa Al-Imam As-Syafi'i as adalah orang yang laysa bithiqah. Bayangkan. Al-Imam As-Syafi'i dinyatakan bukan orang yang thiqah. Lah kalau Imam Asy-Syafi'i enggak sih? Enggak thiqah. Lah siapa yang thiqah? Ya. Apalagi kita. Kan gitu. Nah, apakah di sini Ayah bin Main harus kita ikuti? Ini masalahnya kebenaran atau kebatilan? Enggak kan? Ijtihadi. Beliau keliru dalam ijtihadnya di sini. Sehingga dikatakan oleh imam Az-Zahabi rahimahullah bahwa ini adalah termasuk ketergelinciran Yahya bin Ma'in. Dan bahkan sampai Al Imam zahabi berucap kalimat yang sedikit agak keras beliau mengatakan ini dari hawa nafsunya dan ta'assubnya. Hawa nafsu dan ta'assubnya Yahya bin Ma'in. Karena Yahya bin Ma'in ini dikatakan bahwa madzhabnya adalah Hanafi. Nah. Ya. Yeah. Jadi masalah-masalah yang seperti ini seorang mempelajari Kalau memang dia eh, sangat berkepentingan terhadap masalah itu Dia pelajari mana yang hak tanpa olehnya dia ikuti, mana yang tidak Maka dia tinggalkan dan dia tidak bisa memaksa orang Melainkan hanya bisa menampakkan al-hak kepadanya Karena bisa jadi saudaranya mempunyai istihad yang berbeda dalam menilai orang tersebut. Ya. Nah. nah, mengilzam, mengharuskan orang untuk mengikuti satu pendapat dalam masalah menilai seseorang. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Busabi rahimah hafizahullah sebagai bid'ah ah asriyah. Bid'ah masa kini yang dibawa oleh Yahya Al-Hajuri oleh Syekh Yahya Al-Hajuri Nah, mengilzam mengharuskan orang untuk mengikuti pendapatnya dalam keadaan ini urusan ijtihadi ya. apalagi eh, apa yang kau katakan itu belum tentu benar ya Makanya bab al-jarh wa ta'dil itu bab yang sangat rawan sekali. Ya. Yang masuk di dalamnya hanya ulama. Dan di antara ulama itu apakah semua ulama berbicara tentang al-jarh wa ta'dil? Tidak. Hanya segelintir ulama yang diistilahkan dengan para a'immah al-jarh wa ta'dil nuqqadul hadis. Karena ini bab mau harus mempunyai keahlian khusus enggak sembarangan dan juga harus didahului oleh ketakwaan yang maha tinggi yang super besar kepada Allah Azza wa Jalla karena urusannya masalah kehormatan seorang muslim yang sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inna amwalakum inna dimakum. wa amwalakum a'radakum haraman 'alaikum bahwasanya harta kalian, eh, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Eh. Sehingga tidak menimbulkan banyak fitnah. Para penuntut ilmu sebaiknya banyak belajar daripada membicarakan al-jarh wa at Serahkan urusannya kepada ulama. Ya. Naam. Dan eh, apalagi Apalagi bila dia awam nas. Ya, naji baru sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, setahun, dua tahun. Nah, urusannya aljarhut ta'adir. Ya, fulan begini, fulan begini. Sementara kalau dia perhatikan dirinya, keluarganya. Dia sendiri masih bergeliman dengan hal-hal yang muharam. Ya. Nah, aslih nafsat ya akhir. Perbaiki dirimu, perbaiki keluargamu. Jangan engkau banyak membicarakan orang lain dalam keadaan engkau. Melupakan dirimu, melupakan keluargamu. Nah, dan ini menjadi fitnah besar. Yang menimpa kalangan salafiyin. Sehingga sebagiannya menjarah, mentahdir dari yang lainnya. Di berbagai belahan dunia. Bukan di Indonesia saja. Di berbagai belahan dunia. Tambah dibuat ramai oleh para sufaha. Orang-orang pandir, bodoh, dungu yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kedumuannya ya menjatuhkan kehormatan para ulama, para penuntut ilmu ya para da'i ilallah nah dengan ucapan sebagian ulama padahal apabila mereka pulangkan hal itu kepada para para ulama dan mereka diam akibatnya akan lebih baik, urusannya akan lebih ringan barakallahu fikum ya makanya dahulu guru kami Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah meskipun beliau banyak berbicara tentang ahlul bidah ahlul batil al-hisbiyin di majlis beliau beliau ahlinya beliau memang orangnya tapi muridnya la yusmah li ahad ya ayashdagal bil fitnah bil kalam ana fulan fulan Beliau tidak memberikan toleransi kepada muridnya untuk sibuk dengan urusan fitnah berbicara tentang fulan dan allan. Itu urusan beliau. Kita ibaratnya sudah menerima apa? Buah matang saja. Urusan kita belajar alkitab, sunnah. Nah, dan beliau pun mengatakan di majelisnya bahawa. Kita berbicara itu hanya alaptorik sambil jalan saja, tidak menghabiskan waktu di dalamnya. Karena inti dari kita mempelajari agama ini adalah mempelajari ilmu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dakwahnya mubarakah, diberkati oleh Allah. Ya, banyak orang yang terbuka hatinya untuk menerima kebenaran, mempelajari al-haq. Tapi coba lihat dakwah yang isinya adalah fitnah gak peduli mau di masjid umum mau di kajian umum mau di mana saja yang disampaikan urusan fitnah saudaranya dihabisi eh, akhirnya apa yang timbul fitnah ya, di internet itu isinya waduh gak karu-karuan sehingga ahlul bidah ahlul batil mentertawakan ahlus sunnah sampai-sampai mereka menjadikan ucapan sebagian ahlu sunnah untuk menghantam ahlu sunnah yang lainnya, dibenturkan biar ya. wah ahlu sunnahnya bangga ini manhaj manhaj apa ya asli tidak ada ulama kita yang seperti seperti itu ya, bahkan Syekh Robi sendiri sudah semenjak sekian tahun yang lalu beliau menyampaikan nasihatnya, jangan berpecah, jangan berpecah, jangan berselisih. Ya? E, jalin ukhuwah, jalin persaudaraan, selesaikan masalah dengan baik, dengan cara yang hikmah. Dari sekian tahun yang lalu, bahkan mungkin puluhan. Sepuluhan tahun lebih mungkin nasihatnya. Ya, ya Lebih kuranglah, supaya jangan dibilang dusta nanti. Nah. Tapi sebagian orang, sebagian manusia urusannya bukan urusan mengikuti Syahrubi wala Syekhfulan. Urusannya urusan mengikuti hawa nafsu. Ya. Nasihat Syahrubi Masya Allah tayyib. Ya. Berbicara dengan kalam alim mahu kalam jahil. Tapi mereka urusannya mengikuti hawa nafsu. Tahdir-tahdiran bahkan dari dulu. Sampai pada akhirnya Ya, dapat kesempatan maksa dikuatkan. Padahal para ulama tidak demikian. Ya. Ash-Shohr bin sendiri mengingatkan, kalau kalian berpecah, kalau kalian berselisih, manusia akan lari dari dakwah kalian. Ya. Karena mereka akan berpandangan laukun lau tum ala hak, maftaraf tum wa maftaraf Karena manusia akan melihat akan memandang kalau seandainya kalian berada di atas kebenaran niscaya kalian tidak akan berpecah belah dan tidak akan berselisih. Karena al-haq itu iya jemaah. Al-haq itu pasti akan mengumpulkan, menyatukan barisan bukan mencerai-beraikan. Ya. Tapi ini ndak akhirnya carut marut ya berantakan enggak karuan. Sampai menjadi fitnah. Ya, manusia di mana-mana akhirnya mencap dakwah sunnah ini sebagai dakwah pemecah belah tu lihat kalau memang mereka benar kenapa seperti itu diantara mereka sendiri mereka saling berselisih hancur menghancurkan antara satu dengan yang lain ya, jauh menjauhkan nah bahkan ahlul bid'ah tertawa mereka menggunakan jurus menggunakan tenaga lawan. Ya, tai chi istilahnya. Ya. Kalau dalam kungfu itu tai chi namanya, menggunakan tenaga lawan. Nah. Mereka seperti itu, خلاص biarin sudah kita enggak perlu capek-capek. Mereka sendiri sudah saling gontok-gontokan. Ya, mereka pakai jurus tai chi. Begakarlah ya, ahlussunnahnya. Nah, Gak, gak butuh mereka yang men, mem, membuat fitnah untuk manusia jauh dari dakwah ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu sendiri sudah membuat fitnah untuk manusia jauh dari dakwah mereka. Ya. Dan itu kejadian. Maka, khwani fitdin rahimani rahimakumullah. Ini nasihatnya para masyayikh. Ya, nasihat para ulama di antaranya Sheikh Muhammad bin Saalih al Uthaimin rahimahullah. Ya, seorang yang menuntut ilmu itu harus punya dada yang lapang dalam masalah-masalah khilaf, khususnya yang mahalnya ijtihad. Tempatnya adalah ijtihad. Nah, dan kalau kita bertanya kepada saudara-saudara kita yang menganggap bahwa ini urusannya antara al-haq dengan al-batil, hal-hal ya, prinsip yang kita bicarakan dengan hal-hal prinsip yang mereka bicarakan sama. Ya, Kitabnya sama, ulamaknya sama. Enggak ada. Enggak ada bedanya. Gurunya sama. Cuma masalahnya dalam urusan-urusan sebagian perkara dakwah beda ijtihad. Yang satu ini menganggap ada masalahatnya. Yang satu menganggap ini tidak ada masalahatnya. Nah, al-muhim. Khwan Fiddin Rahimani Warahimakumullah. Ya, ini diantara adab ilmu. Diantara adab ilmu. Kemudian yang kelima adalah mengamalkan ilmu. Ini jelas karena amal adalah samratul ilm, buahnya ilmu. Ya, amal adalah buahnya ilmu. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhallazina amanu, lima taquluna ma la taf'alun? Kaburahmatan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak perbuat? Allah marah besar ketika kalian mengucapkan apa yang kalian tidak memperbuatnya. Kemudian yang keenam adalah menyampaikan ilmu, ya, dakwah kepada jalan Allah. Dakwah kepada jalan Allah ini bukan saja dilakukan oleh para ulama. Memang kendalinya berada pada para ulama, tetapi uh, Pergiatan menyampaikan ilmu, hendaknya dilakukan oleh setiap siapa yang mempunyai ilmu walaupun sedikit. Makanya kata Nabi A.S. Baliku anni walau ayat. Hadith Muttafaqun alaih. Sampaikan daripada walaupun satu ayat. Jadi kita jangan berpikir untuk menyampaikan ilmu kalau sudah ilmunya banyak. Tidak mesti seorang harus jadi syafur Islam dulu baru dakwah. Tidak. Mendalah anak fayrin, walaupun itu ajarifa ini. Karena siapa yang menunjukkan kepada kebaikan dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Ajarkan walaupun sedikit, walaupun engkau hanya tahunya sedikit, walaupun hanya satu ayat, satu hadis. Maka dengan inilah dakwah itu akan semarak, dakwah itu akan tersebar di tengah-tengah manusia karena semuanya mendukung untuk dakwah yang bisanya mengajarkan untuk membaca, ajarkan untuk membaca Al-Quran. Yang bisanya mengajarkan untuk menulis Ajarkan untuk menulis Yang bisanya mengajarkan bahasa Arab Ajarkan bahasa Arab ya? Apapun yang dia bisa Yang penting bahwa apa yang dia ajarkan Dia yakin itu adalah ilmu Yang ada sumbernya daripada kitabullah Dan sunnah Rasulullah SAW Itu yang paling penting Nah Maka dakwah ini Adalah Termasuk adat ilmu kalau kita sudah punya ilmu, kemudian diamalkan, lalu sampaikan kepada manusia. Dan ini adalah jalannya Nabi Sallallahu anaihi wa'ala'alihi wa sallam. Oleh karena itu, khuan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan diantara kita ada yang berpangku tangan dari dakwah. Supaya dakwah ini tersebar di tengah-tengah manusia. Apa yang kita bisa? yang kita bisa membantunya dengan ide dengan ide. Dengan pikiran, dengan tenaga, dengan waktu, ya, dengan dana. Dananya agak dikencengin, dengan dana. Karena memang butuh butuh dana. <laughs> yeah. Nah, yang dengan ilmu, dengan ilmu, semuanya. Natakata kita saling bahu-membahu untuk mendukung dakwah. Yang bisanya cuma nyebarin pamplet Sebarin pamplet ya. Jangan cuma diminta nyebarin pamplet Males Padahal cuma nyebarin Pamplet Ada pula yang minta bayaran Mau berani bayar berapa Loh, Urusannya dakwah ini ya. Sebarkan da'wah ya. Yang bisanya ngajak Ajak ya. Meskipun kita tidak bisa menyampaikan ilmu Ajak orang lain Ya, untuk ngaji. Ayo, اخي, kita ngaji. Ya, yang bisa bawa satu orang, satu orang, dua orang, tiga orang, sepuluh orang, bayangkan. Ya, kalau masing-masing berhasil ngajak satu orang saja dari ada dari yang ada di sini, insyaallah masjid ini penuh. Ya. Nah, begitu dakwah sehingga dakwah ini tersebar. Dan di tempat guru kami Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah demikian. Masing-masing orang mengajarkan apa yang dia mampu. Ya, makanya Dakwah tersebar dalam waktu singkat. Setiap Jumat para kutoba nyebar di berbagai wilayah, di berbagai daerah. Para da'i nyebar di berbagai wilayah, di berbagai daerah. Ada yang seminggu, ada yang dua minggu, ada yang sebulan. Nah, yang di manhat juga begitu. Masing-masing mengajarkan apa yang dia bisa. Sehingga dalam sehari itu ada 60 pelajaran lebih kurang. Dakwah. Nah. Maka Juan Fiddin rahimani wa siapa yang punya ilmu dia bayar zakatnya. Apa zakatnya ilmu? Mengajarkannya kepada manusia. Mengajarkannya kepada manusia, zakatul ilm ta'limuh. Zakat ilmu itu mengajarkannya. Kemudian yang ketujuh adalah mengajarkannya dengan cara yang hikmah. Menyampaikan dakwah itu dengan cara yang Hikmah jauh dari fitnah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah An-Nahl ayat ke 125 dua lima: sabili Rabbika bil hikmati wal mawaidhatil hasana wajadiluhum bil dahiyyah ahsan". Dakwahkan kepada jalan RobMu dengan cara yang hikmah, dengan peringatan yang baik dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik pula. Nah. Dengan cara yang bijaksana. Yang membuat manusia itu cinta kepada kebaikan. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang lari dari sunnah Rasulullah SAW. Ya. Banyak dari ikhwan kita baru kenal orang baru. ya Bicaranya fitnah. ya Orang kan jadinya takut. Sampai... Ada sebagian yang berkisah, ya ada orang Hindu katanya mau masuk Islam. Dia tertarik, ya, mendengarkan eh, sebagian radio yang mungkin menurut eh, apa, ya radio ini memang bukan eh, semurninya dari ahlu sunnah, fihim fihim, ya, para pendirinya atau orang-orang yang menjalankan radio ini, ya, ada beberapa hal kritikan terhadap mereka. Nah, ada orang Hindu suka mendengarkan radio ini, ya, di Kalimantan sana katanya. Dia dengarkan sampai dia tertarik. Wah, di situ ada salah seorang ustadz yang sering dia berkonsultasi tentang pentangke Islaman. Sampai pada suatu ketika. Orang Hindu ini menampakkan keinginannya untuk masuk ke dalam Islam Nah subhanallah ternyata Orang Hindu ini orang kaya dan dia punya semacam perusahaan atau seperti itu Nah dia punya anak buah Yang katanya salafi Salafi sejati Nah catnya kan gitu salafi sejati Nah, begitu dia tahu bosnya ini, orang Hindu ini mau masuk Islam, tapi karena mendengarkan radio itu tadi, wah akhirnya, karena dalam rangka membela agama Allah dan manhaj yang sahih, huh? <laughs> dia menjelaskan tentang kesesatan radio itu tadi. Dia cerita, bab, bab, bab, bab, bab, bab, entek um, radio itu. Halas Akhirnya si Hindu ini berpikir Waduh Nah bagaimana saya akan masuk Islam ini Orang Islamnya saja modelnya begini Lantas dia datangi ustaznya tempat konsultasi tadi Dia katakan ustaz Kalau gitu saya gak jadi masuk Islam lah Loh kenapa pak Ya kalian aja masih seperti ini ya, Karena saya diomongi oleh Diomongi oleh anak buah saya Katanya radionya begini Begini begini begini begini Bayangkan, ini benar nggak ini kayak gini? Hah? Di mana letak hikmahnya? Di mana letak pertimbangan maslahat mausadatnya? Ya. Sampai akhirnya orang tidak jadi masuk Islam, padahal dia kafir, ya? Kafir menghindari radio itu tadi. Nah. Dia kafir ya, kah. Kalih, biar dia masuk Islam, ya. Biar dia belajar Islam sedikit demi sedikit, ya. Luruskan dia, buat dia cinta kepada Sunnah Nabi. Kalau dia mengerti ilmunya, engkau sampaikan, enggak ada masalah dalam kondisi dia sudah mengerti Islam yang baik. Nah, ini orang kafir, ya. Bayangkan, karena dalam rangka membela manhajnya tadi. Ya, nah, kebanyaan, ha? Subhanallah, Nasrululloh langsing. Ini semua diakibatkan oleh kejahilan dan tidak adanya hikmah di dalam dakwah kepada jalan Allah Azza ya. Wajalla. Bukannya menjadi penyebab manusia masuk ke dalam Islam, mencintai Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi pada akhirnya justru menjauhkan orang bukan saja dari sunnah bahkan dari islam ya menjauhkan manusia dari islam nah padahal syekh roby sendiri subhanallah ya yang katanya para pengagum orang-orang yang berada di belakang ulama kibar ini tadi ya syekh roby sendiri kalau kita baca tulisannya dan pengalaman dakwahnya masyaallah ya, Hikmah. Tanpa fitnah, ya membuat manusia cinta kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya silakan baca, silakan, ya lihat sendiri apa yang dikatakan oleh Syekh Robi di dalam risalahnya Al Hato Alal Maudzati Wal Itilaf. Ya, pengalaman beliau dakwah ke Sudan, daerah Afrika, sana, daerah Afrika. Nah, beliau diingatkan oleh sebagian syabab, ya Syekh. Kalau engkau berdakwah di sini jangan engkau hantam toko-toko bid'ah. Ah. Engkau terangkan saja, engkau sampaikan saja Al-Kitab us-Sunnah, al mereka akan mendengar dan menerima al-haq darimu. Wa fa'lan, Sheikh Hafizahullah melakukan itu. Ya, beliau hanya menyampaikan Al-Qur'an, al Sunnah, ya. Yang orang ngerti sendiri, oh, berarti selama ini apa yang kita pelajari itu salah. Udah, oh, ada dalilnya seperti ini kok. Ya. Ketika e, mereka belajar dari orang-orang tasawuf bahwasanya Allah itu ada di mana-mana, mereka mengingkari onnul dan mengingkari bahwa Allah itu fithsama. Dibawakan dalilnya, ayatnya, hadisnya. Nah ini Allah yang mengatakan. Amin tuman fithsama ayat sifabikumul ardovaidahiyatamur. Dalam hadis, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, Ayn Allah, halat Allah fithsama. Eh? Mereka menerima. Mereka kemudian bahkan sampai mendorong as-syeikh hafizullahullah sebagai imamnya. Untuk sholat bersama mereka di masjid. Padahal masjid itu masjid yang e, kental pemahaman sufiyahnya. Ya. Maka beliau ingatkan cari titik kesamaan kita dengan mereka. Di atas sunnah Rasulullah SAW sehingga mereka mencintai sunnah bukan dicari titik perbedaannya ya. sampaikan imam-imam yang mereka mencintainya kata Syekh jangan engkau sampaikan kawal Syekhul Islam ibnu Taymiyah kawal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang nama dua ulama ini sudah dicemari oleh Ahlul bidah, sehingga kalau engkau sampaikan atas nama mereka manusia akan lari dari sunnah ya. tapi sampaikan siapa ulama yang mereka cintai misalnya Al-Imamul Bukhari Al-Imam Muslim atau kalau di daerah Afrika atau Andalus mereka bermazhab Maliki. Sampaikan ucapan ulama ulama Maliki. Berkata Ibn Abdul Bar, berkata Hulan al Maliki. Ya. Atau kalau kita di Indonesia ini misalnya katakan al Imam Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah mereka akan mencintai sena. Ketika mereka mendengar dari ucapan Allah, ucapan Rasul, Imam yang mereka cintai. Ya, dan jangan engkau mencela tokoh-tokoh ahlul bidah, jamaat yang membuat manusia lari dari dakwahmu, kata beliau. Yang dengannya mereka bisa mencela para ulama al sunnah. Ya. Allah menyatakan di dalam Al Quran walatuhubul ladina yaduunamin dunillah fa yasubul Allah aduan diakhiran. Jangan kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Nanti mereka mencela Allah tanpa ilmu. Ya. ya coba kita dakwah di tengah-tengah masyarakat ya belum apa-apa sikat sana sikat sini lah mending kalau yang disikat toko ahli bid'ah lah ini saudaranya sendiri sehingga masyarakat bingung loh itu bukan temannya ya mas wah bukan bu tidak ya. naung subhanallah <laughs> kalimatnya sudah seperti itu layangkan jadi orang Mau ikut itu malah takut, wah. Nah, kalau dia sama temannya saja seperti itu, gimana dengan kita? Ya. Nah, ada orang baru ngaji di pelototin. Ini kok penampilannya nggak nyenengin. Nah, namanya juga baru ngaji. Ya, Nah, Khawani <kodohi> Fiddin Rahimahni Warahimah, Ya, maka kita harus belajar untuk dakwah secara hikmah sebagaimana yang dituntunkan oleh para ulama kita ya, sebagian orang menganggap inilah yang hikmah karena hikmah itu berdiri di atas kebenaran, dalilnya Al-Quran wal hadith ya. hikmah itu harus sesuai dengan kebenaran, dengan dalil Al-Quran wal hadith tetapi dalam hal-hal yang sifatnya seperti ini, apakah ditentang oleh Al-Quran dan hadith mencari titik kesamaan di antara manusia sehingga mereka mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakah ini dicela oleh Al-Qur'an dicela oleh hadis bukankah Al-Qur'an menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, kita bukan mengada-ada perkara yang baru tetapi kita mencari di mana manusia bisa mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah Maka ini diantara ada adabnya ilmu. Mendakwahkan ilmu dengan cara yang hikmah. Kemudian yang ke berapa? Sembilan ya? Hah? Baik. Yang kedelapan. Yang kedelapan adalah sabar di atas ilmu. Ya, Belajar, belajar, belajar, belajar. Jangan pernah tanya sampai kapan. Orang belajar... Tidak ada pertanyaan sampai kapan. Jadi sekarang itu jangan tanya kapan selesainya majelis ini. <laughs> ya. Nah, orang belajar itu sampai mati. Hah? Ada yang datang kepada Al-Imam Ahmad. Rahimahullah. Taib, dia tanya. Ya Aba Abdullah ila mata kulna haddathana wa akhbaruna. Wahai ya Abu Abdullah, Yaitu Al-Imam Ahmad, Rahimahullah sampai kapan kita mengucapkan haddathana fulan akhbarana fulan berkata al-imam Ahmad rahimahullah ilal maut sampai mati kalau sudah mati baru berhenti nah jadi harus sabar di atas ilmu nah apalagi masih pada sehat-sehat kelihatannya nih. belum ada yang mau jatuh pingsan seperti Abu Hurairah nah, nah. kemudian yang kesembilan Menghormati ulama dan menempatkan mereka sesuai dengan kemuliaan mereka. Nah, karena ini adalah adab ilmu, ya di dalam memuliakan para ulama. Baik, yang ke-10 tentunya adalah selalu berpegang, selalu berpegang kepada kita Allah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sepuluh adab yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Muthaimin rahimahullah di dalam kita bulan. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Allah wa Aalim Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya supaya istiqamah dalam menuntut ilmu jauhi fitnah. As-sa'id lima laman jurni balfitan. As-sa'id. Laman Junni Balfitan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Ya, menjauhkan diri dari fitnah, kemudian uh, duduk di majelis ilmu. Orang yang sibuk dengan fitnah biasanya malas belajarnya. Ya, bahkan sebagian orang sudah malas ngaji. Sebagian orang bah bahkan malas untuk beli bis sunnah. Khalas dia pikir daripada seperti ini terus udah nggak usah ngaji aja nggak ngaji-ngajian mending cari duit nah, akhirnya udah kelas futur ya patah semangat dan ini tentunya salah ya, justru di masa-masa fitnah seperti ini harus sering belajar ya harus sering belajar karena belajar itu menuntut ilmu agama melindungi kita dari fitnah fitnah itu akan membakar hati kita Ya, Buat telinga kita panas, hati kita panas. Ya, sementara ilmu akan membuat adem, ya, membuat tenang, nyaman hati kita dan mendekatkan kita kepada Allah Azza Wajalla. Dan di lapangannya, walah walam, yang kita perhatikan, orang-orang ya yang sibuk dengan fitnah biasanya jauh dari menuntut ilmu. Ya, mereka jauh dari menuntut ilmu. Terutama yang kita lihat adalah dari ikhwan-ikhwan yang yang tidak berada di pondok pesantren. Ya, ketika urusan fitnah, oke. Okay. Wah, masya Allah Seolah-olah dialah orang yang paling berilmu. Ah, hiliran pas lagi taklingnya bukan fitnah. Hilang dia nggak kelihatan batang hidungnya itu, nah entah kemana dia lenyap di telan bumi, nggak nah, kelihatan sama sekali. begitu ada fitnah muncul, waduh jadi jadian, nah, banyak yang seperti itu. nah ini eh, akibat menyibukkan diri dengan fitnah dan akhirnya melemahkan dia dari menuntut ilmu. Wah ini ini ini ilmu ya. Ini ilmu. Ya, siapa yang bilang ini bukan ilmu? Akhirnya ya ilmunya ya itu fitnah itu tadi. Nah, yang dianggap sebagai ilmu. Nah, kalau pun dia jadi pintar, ya pintarnya itu pintar fitnah. Nah, pintar fitnah karena ilmunya ilmu fitnah. Apa hukum menggunakan celana di atas betis namun masih di bawah lutut? Ya kalau ditanya hukumnya ya boleh saja mubah Tapi yang sunnah adalah di pertengahan setengah betis ya Setengah betis dan yang wajib adalah di atas mata kaki Karena haram hukumnya untuk memakai e, pakaian yang melebihi mata kaki sebab uh, kata Nabi SAW bahawa apa yang di bawah mata kaki itu tempatnya di dalam api neraka. Toy. Jadi kalau ditanya hukumnya apa? Hukumnya mubah. Tapi yang afdhal, yang sunnah adalah setengah betis dan yang wajib adalah di atas mata kaki. Bagaimana hukumnya menuntut ilmu akademis untuk mengejar status agar bisa naik jenjang karir di perusahaan yang disyaratkan harus melalui jenjang strata tertentu, dimana dari segi kemampuan sudah terpenuhi tetapi dari segi pendidikan tidak terpenuhi. Diambil solusi kuliah dengan formalitas karena nilai dan ijazah sudah dijamin oleh perusahaan dan perguruan tinggi yang mengeluarkan, ya boleh saja, ya boleh saja karena ini urusannya masalah dunia. Yang dibicarakan tadi Tidak boleh niatnya kecuali harus ikhlas Adalah ilmu agama Orang belajar dunia ya Untuk mendapatkan kemaslahatan dunia Jadi kalau ilmu dunia Ya bebas saja Asal caranya yang halal Kemudian Tidak ada di dalamnya unsur-unsur Yang haram Dia hindarkan sedapat mungkin Dia bertakwa kepada Allah dengan Yang dia mampu Taib Kemudian e, masalah ijazahnya dan nilai yang ada di dalamnya hendaknya sesuai dengan hasil yang dia e, dia e, keluarkan. Hasil yang e, dibuatnya. Nah, jangan ditambah-tambah. Paham ya? Nah. Walaupun sudah dijamin oleh perusahaan dan perguruan tinggi itu, tetap nilainya harus seperti apa yang memang kemampuannya, supaya tidak menjadi syahadat zuhr, ya, persaksian yang palsu, ya karena kalau ditambah-tambah di atas kemampuan yang dia punya, itu namanya apa? Saksi palsu atau persaksian palsu. Nah, Bismillahirohmanirohim. Bagaimana cara menyikapi orang yang suka membicarakan fitnah? Ajak ngaji. Eh, dia diajak ngaji aja. Ya dia. Oh enggak. Enggak bisa. Karena ustazmu itu e, ditahdir. Ya terserah kalau kamu enggak ngaji sama ustaz saya enggak apa-apa. Tapi kamu ngaji. Yang penting kamu ngaji sesama ahlus sunnah. Pelajari Al-Quran. Pelajari hadith. Baca Al-Quran. Hafal Al-Quran. Baca ayat. Ya. Hafal hadith Nabi Alaihi Wasallam. Nah palingkan dia dari urusan-urusan fitnah. Ajak dia introspeksi diri. Ya, ajak dia introspeksi diri baik. Kalau engkau enggak mau enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau engkau meyakini itu, silakan itu keyakinanmu. Ya, tapi jangan sibukkan wallahi ansuk. Ya. Demi Allah aku menasihatkan kepadamu karena aku menginginkan kebaikan. Sibukkan dirimu dengan ilmu yang bermanfaat jangan sibukkan dirimu dengan fitnah urusan kau mau ngaji sama siapa silakan selama dia ahlu sunnah ya dan apa yang dipelajari adalah sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam silahkan saja tapi jangan sibukkan diri dengan fitnah nah. apakah boleh dijual kulit kambing aneh sama tidak hukumnya dengan kambing kurban nggak boleh Segala sesuatu yang sudah diwakafkan untuk Allah Tidak boleh untuk diperjualbelikan. belikan ya, Kambing yang diakekohi nilainya Sudah kita wakafkan Untuk Allah Azza wa Jal Seperti sebagaimana kita Kurban Maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. belikan Barakallahu fikum ya, Kalau misalnya kita tidak bisa mengolahnya Kasih sama orang yang bisa Mengolahnya, kasih sama dia Nah, nah, orang yang dikasih Boleh menjualnya Kalau dia gak mau ngolahnya Boleh menjualnya, kenapa? Karena pada dirinya itu bukan lagi Wakaf untuk Allah, tapi Harta yang sudah dikasihkan Sehingga fatwa Para ulama boleh untuk dia Menjualnya Boleh dia untuk menjualnya Tapi bagi orang yang melaksanakan Kurban atau ati, tidak boleh Paham ya? Baik. Apa batasan dan ruang lingkup perkara usul, furu' dan istihadi Sebenarnya istilah-istilah usul furu' ini istilah-istilah yang munculnya dari mutakallimin al-filasifah. Ya, para ahli filsafat. Ulamaul al Islam al-mutaqaddimin as-sadaf tidak mengenal ada usul dan furu'. Cuma ulama belakangan bahkan Syekhul Islam binti Daimiyah rahimahullah yang mengingkari pembagian usul dan furu, beliau masih menggunakan istilah ini dalam rangka untuk memudahkan manusia memahami sesuatu yang sudah mereka terbiasa dengannya. Wa illa masalah din semuanya usul, tidak ada yang furu. Naam, cuma dalam istilah belakangan ya untuk memudahkan pemahaman sesuai dengan apa yang mereka terbiasa di atasnya. Usul itu adalah perkara-perkara yang prinsip ya, Yang disepakati Di dalamnya Nah furung yaitu Masalah-masalah amaliyah Yang dimasuki oleh Ijtihad nah, Kalau ijtihad ya ijtihad Masalah ijtihad Baik, Biasanya furung Banyak dimasuki oleh masalah ijtihad Sedangkan usul Pada umumnya adalah perkara-perkara yang Kota'i Bukan ijtihadi. Baik. Bagaimana sikap kita terhadap sebagian kaum muslimin yang. Yang apa ini. Tetap pada pendapatnya. Bahawa salat jamaah bukan fardu'ain. Sebagaimana pendapat sebagian imam mazhab. Al Al-Muhim. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan itu adalah eh, sunnah mu'attkadah bukan sholawatnya. Nah dalam hal yang seperti ini kita tidak bisa memaksanya, kecuali kita hanya bisa saling berdialog dengan cara yang sehat untuk memahamkannya bahwa pendapat yang benar atau yang lebih dekat kepada kebenaran, pendapat yang kuat adalah bahwa sholat sholat yang lima waktu itu merupakan eh, apa ini? salat jamaah ya. Bukan salat yang lima waktunya. Kalau salat yang lima waktunya wajib. Sepakat para ulama, enggak ada yang hilaf dalam hal itu. Dalilnya jelas Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menyatakan barang siapa yang mengingkari kewajiban atau salah satu dari salat yang lima waktu hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam. Karena berarti dia mengingkari Al-Qur'an dan hadis yang ada khilaf di kalangan para ulama bahawa solat yang lima waktu itu adalah wajib dan yang mengatakan tidak wajib itu dikafirkan. Yang ada khilaf adalah masalah apa? Solat jamaahnya bukan tentang wajib atau tidaknya. Kalau solat jamaah memang ada, yang mengatakan bahwa itu bukan kewajiban tetapi sunnah muakkadah. Nah, dalam hal ini seperti yang saya katakan tadi kita tidak bisa memaksanya. Yang bisa adalah kita berdialog dengannya, memahamkannya, bahwa pendapat yang kuat, yang lebih dekat kepada kebenaran, bahwa itu adalah sholat jamaah. Bahwa sholat jamaah itu adalah fard, wajib, bukan sunnah mu'akkadah. Nah, maka masalah-masalah yang seperti ini tidak boleh menimbulkan perpecahan, perselisihan, pertikaian yang saling menjauh antara satu dengan yang lainnya. Nah bagi orang yang masuk ke dalam Masalah-masalah Ijtihadiyah Atau yang ada khilaf Di kalangan para ulama seperti ini Maka hendaknya Tujuannya adalah bukan yang penting Ada ulamanya Ya ingat ini Bukan yang penting ada ulamanya Tapi yang penting di mana letaknya Kebenaran Karena kita tidak diperintahkan untuk mengikuti ulamaknya secara personal, tetapi kita diperintahkan untuk mengikuti kebenaran yang ada padanya. Paham ya? Maka jauhkan diri kita dari hawa nafsu. Jangan mengatakan yang penting ada ulamaknya. Sebagian orang seperti itu, ya? Dia pikir yang penting ada ulamaknya. Memang betul ada ulamanya, tapi benar nggak? Ini pendapat yang kuat tidak? Atau ini justru pendapat yang ganjil di kalangan para ulama? Ya, seperti misalnya, menikah tanpa wali. Kalau dicari, aduh ulamanya. Tapi, benar enggak ini? Pendapat yang kuat atau justru pendapat yang ganjil? Makanya sampai dikatakan oleh ahlul ilm, ya, Barang siapa yang mencari? Ya, barang siapa yang mencari? Mantala bersyawad, Tazandak Siapa yang mencari keganjilan-keganjilan di kalangan para ulama Maka dia menjadi Zindik ya. Karena pada hakikatnya dia bukan mengikuti kebenaran Tapi Sungguhnya dia sedang mengikuti Hawa nafsunya Nah, oleh karena itu Di dalam mengikuti para ulama Bukan yang penting ada ulama Tapi benar enggak ya. Ini yang harus menjadi Perhitungan kita sehingga kita bukan mengikuti hawa nafsu tetapi mengikuti kebenaran yang ada pada pendapat ulama tersebut Toi, karena setiap ulama itu juga manusia, mungkin salah mungkin benar, makanya prinsip yang diajarkan oleh al-imam malik kullu ahadin yukhudu min qawlihi wa yurad, setiap orang itu bisa diambil pendapatnya dan bisa ditinggalkan Illa kecuali pemilik kuburan ini yaitu rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah alam bismillah. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Taufolulahfi rokumullah. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.